Masmur Daud Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum Aku hendak bermasmur bagimu ya Tuhan Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah Bilakah engkau datang kepadaku Aku hendak hidup ...dalam ketulusan hatiku... ...di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku... ...perkara Dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok... ...akan menjauh daripadaku. Kejahatan... Aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya. Dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercelah akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan. Semua orang yang melakukan kejahatan.